Assalamualaikum sederhana berita Sore edisi hari ini Senin 27 Juni 2016 dibacakan oleh saya Ahyar Petugas di seberintah Aceh Utara temukan susu dan barang kedalwarsa Polisi kembali temukan pemalsu vaksin DPR isahkan titu menjadi calon kapolri Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum timnya Serabi FM Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Sederalun, petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Utara bersama aparat Polres Aceh Utara hari ini menemukan saus dan susu untuk anak-anak yang sudah gedaluarsa di Swalayan Pantan Labu Aceh Utara. Kedua barang itu ditemukan petugas saat kegiatan pengawasan ke sejumlah sewalayan di beberapa kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara. Kabupaten Perdagangan Dalam Negeri Zainal Abidin Disprindak Aceh Utara mengatakan, untuk tahap pertama, pihaknya hanya memberikan peringatan saja dan tidak menyita barang tersebut. Karena itu diharapkan kepada masyarakat untuk memberikan informasi jika ada sewalayan yang masih menjual barang yang sudah gedaluarsa. Selain di Pantan Labu, pihaknya juga melakukan pemantauan keswalahan yang ada di Losukun dan Baktia. Namun di kawasan itu tidak ditemukan barang yang kedaluwarsa. Sederalun Badan Reserse Kriminal Polri kembali menangkap dua anggota sindikat peredaran vaksin palsu untuk balita. Dua tersangka bernisial M dan T ditangkap di Semarang hari ini. Direktur Tindak pidana Ekonomi Khusus Baris Krim Polri, Brigjen Pol Agung Setia mengatakan, M dan T berperan sebagai distributor vaksin palsu. Namun belum diketahui pola distribusi yang dilakukan, apakah khusus untuk penyebaran di Semarang atau wilayah lainnya. Agung mengatakan, dari pemeriksaan para tersangka, diketahui distribusi vaksin palsu tidak hanya di Jakarta. Peredarannya juga hingga ke Banten, Jawa Barat, Semarang, Yogyakarta, dan Medan. Hingga hari ini, Baris Krim sudah memeriksa 18 orang saksi terkait kasus ini. Sederalun rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan pemberhentian Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan pengangkatan Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon Kapolri. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Sosatio mengatakan, Tito lolos seluruh proses seleksi tanpa catatan dan hal-hal yang mencurigakan. Dengan begitu, Komisi 3 menyetujui pencalonan Tito. Bang, Bang menambahkan, proses selanjutnya diserahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk ditindaklanjuti. Dia berharap Tito dapat mengangkat citra kepolisian Selanjutnya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zun, yang menjadi pemimpin sidang, meminta persetujuan kepada peserta rapat untuk menyetujui hasil laporan Komisi 3 hasil temuan tim panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Semelu yang turun ke lapangan mengecek realisasi proyek Tahun anggaran 2015 akan ditindaklanjuti pihak Kepolisian Resor Semelu. Hal ini disampaikan Kapolres Semelu AKPP Satya Yuda Prakasa. Penyelidikan terhadap hasil temuan tim pansus Dewan Setempat sejauh ini masih berjalan dan oleh penyediknya pun juga sedang mengumpulkan sejumlah data-data pendukung setiap paket proyek yang menjadi temuan tim Pansus DPRK Semelu. Sementara itu, terkait adanya informasi yang berkembang di daerah itu, adanya dugaan upaya suap dari rekanan ke anggota DPRK Semelu, pihaknya menyatakan sejauh ini belum ada laporan yang masuk ke Polres Semelu. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. un pihak Penyedik Polres Semelu dilaporkan telah melengkapi petunjuk dan arahan dari Jaksa ke Kejari Semelu yang menengani kasus korupsi dana hibah badan penanggulangan bencana daerah Semelu, dengan telah dilengkapinya petunjuk jaksa oleh penyedik menyerahkan kembali berkas dua tersangka korupsi BPBD Semelu yang melibatkan mantan Seda Semelu Muhammad Riswan R dan mantan bendahara BPPD Semelu Indra Dili. Kapol Resimelu AKBP Satya Yudha Prakasa mengatakan bahwa tim penyidik yang menangani perkara korupsi tersebut telah melengkapi semua sesuai petunjuk dari jaksa. Lebih lanjut, pengusutan kasus korupsi yang melipatkan sejumlah mantan pejabat di daerah itu tidak tertutup kemungkinan bakal ada tersangka lain. Hanya saja masih butuh waktu bagi tim penyidik untuk menjerat para pelaku lainnya. Sedarena Nun, Kabupaten Aceh Singkil harus mengeluarkan uang sebesar 252 miliar untuk membayar gaji ke-13 dan 14 pegawai negeri sipil. Uang sebesar itu akan dikeluarkan serentak dengan gaji bulan Juli sebesar kira-kira Rp15 -kira miliar. Rupiah. Dengan demikian, total uang yang harus dikeluarkan untuk menggaji PNS pada Juli mendatang mencapai 402 miliar. Rupiah dengan rincian gaji 11,4 miliar rupiah, gaji ke-14 sekitar 11,4 miliar rupiah, dan 15 miliar untuk gaji Juli. pelaksana Tugas Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Haji Singkil, Aidil Yudi Irawan mengatakan, gaji 13, 14, dan gaji bulan Juli akan dicairikan serentak. Rencananya dilakukan Jumat 1 Juli mendatang. Čederalun Lionel Messi mengumumkan keberusannya untuk tak lagi memperkuat tim nasional Argentina. Hal itu dia kemukakan setelah Argentina ditaklukkan Chile dalam final Copa America 2016 di Amerika Serikat. Messi yang kerap dijuluki La Pulga atau Cicutu telah membuat FC Barcelona meraih 8 gelar juara La Liga dan 4 piala Liga Champions. Bahkan, dia terpilih sebagai pemain terbaik dunia dengan meraih penghargaan Ballon d'Or sebanyak 5 kali. Namun, prestasinya sebagai pemain timnas Argentina bertolak belakang. Setelah 11 tahun memperkuat Albiceleste, julukan timnas Argentina yang merujuk warna biru pada kostum utama mereka, Messi hanya mampu berkontribusi pada medali emas Olimpiade 2008. Dari Newsroom Sambitanjung Permayang Sekian, Berita Sore Edisi Senin 27 Juni 2016. Berita malam Seram BFM hadir kembali pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambfm.com. Follow juga Twitter kami at Seram BFM. Shadaralun, wassalam.